Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah an'ama alayna Bin ni'matul imani wal islam Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh arsalahu Bilhuda wa dinil haqqi Li uzhirahu ala Dini kullihi walau karihal Mushrikun Wa allahu azza wa jall Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan dimanapun anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa lindungan, pertolongan, kemudahan, kelapangan dan lain-lain. Yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Jangan lupa untuk disyukuri, agar hidup ini lebih bermakna, agar kita lebih mulia dan agar kita mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan reka di manapun anda berada. Bahasan kita pada malam hari ini insya Allah Ta'ala adalah kelanjutan daripada hadis-hadis yang sudah kita lalui selama ini dan insya Allah kita akan memasuki pada hadis yang ke-11. Adapun judul yang diberikan oleh beliau adalah kata beliau di dalam bahasa Arab berjudul Fadlu Al-Ilmi Wal-Fiqhi Fid-Din. Fadlu artinya keutamaan, Al-Ilmi artinya adalah Al-Ilmu. Wal-fiqhi artinya adalah fikih, nanti saya akan ulangi sedikit. Fidin artinya adalah dalam ad-din. Rekanata, dimanapun anda berada, ada tiga istilah di sini, ilmu, fikih, dan ad-din. Saya perlu sampaikan terminologi ini agar kita menjadi faham agar kita menjadi mudah di dalam memahami istilah-istilah ini baik sekarang mungkin maupun yang akan datang yang dimaksud dengan ala ilmu adalah tentu firman Allah subhanahu wa taala dan sabda rasul atau sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam dan berikutnya adalah bahwa ilmu itu sampai kepada kita adalah Melalui mereka para as-sahabah, para tabi'in, para tabiun at-tabi'in, para ulama' yang muktabar. Dan sebagaimana dikatakan oleh beliau l-Imam al al-Awza'i, bahawa al-ilmu itu adalah Ma ja'abihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. Fama lam yakun kathalika falaysa bi'ilmin. Kata beliau bahwa ilmu itu adalah Apa saja Yang Bawa, yang dibawa, yang disampaikan Kepada kita melalui Para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan tentu para sahabat itu Adalah Menyampaikan kepada kita Tiga perkara Yang pertama adalah Al-Quran Yang kedua adalah As-Sunnah Yang ketiga adalah Pemahaman-pemahaman mereka, nilai-nilai mereka, penjelasan-penjelasan yang mereka dapati daripada murabbi ataupun pembimbing mereka semua, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan seperti Al-Imam Malik, beliau telah menghimpun semua perkara ini yang kemudian disebut kita beliau dengan nama Al-Muattaq. Intinya adalah bahwa al-ilmu itu adalah apa saja yang disampaikan kepada kita Berasal dari Yang pertama adalah Daripada para sahabat dan isinya adalah Al-Quran, As-Sunnah Dan pemahaman para ulama Adapun pun Al-Fikhu Al-Fikhu itu secara bahasa adalah Al-Fahmu Dan Al-Fikhu itu Adalah maksudnya tentu Bagian daripada substansi, daripada ilmu itu sendiri Sebab sebagaimana yang kita akan ketahui nanti di dalam hadis Sesungguhnya substansi daripada fikih itu sendiri adalah al-ilmu Jadi al-fikuh di sini adalah al-fahmu, iaitu yani pemahaman Sedangkan ad-din, ad-din yang dimaksud di sini adalah al-islam di mana yang demikian itu seperti yang kita dapati dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala Inna Dina In Dallahi Al Islam Sesungguhnya ya, Din dihiasi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al Islam atau kata Allah Subhanahu Wa Taala Wama Yabdgi Ghair Al Islami Dinen Wallayubala Minhu Wa Fil Akhirati Min Khasirin Din itu adalah Al Islam Adapun pengertian dan penterjemahan bangsa kita Indonesia mengatakan bahawa ad-din adalah agama, maka itu adalah membiaskan. <tuh> Saya katakan membiaskan karena agama berasal dari bahasa Sansakerta, menterjemahkan kalimat ad-din yang dia adalah akidah yang dia adalah terminologi yang tidak lepas daripada pedoman hidup kaum muslimin yang berasal dari Allah dan dari Rasul. Diterjemahkan dengan background daripada bangsa Indonesia saat itu yang didahului oleh Hindu dan Buddha Menurut mereka ritual seperti itu adalah agama Artinya a tidak agama kacau sehingga agama artinya tidak kacau Padahal ad-din yang dimaksud di situ sesuai yang tadi sudah saya sampaikan pada para rekan rekandata dimanapun ada berada bahwa ad-din itu adalah al-islam jadi kalau kita kembali kepada judul, beliau ingin memberikan pada kita tentang bahwa ilmu itu adalah mempunyai keutamaan. Sebagaimana paham seseorang, kedalaman seseorang terhadap pengertian daripada al-Islam adalah juga perkara yang utama. Nah tentu, jika kita mengetahui perkara ini, diharapkan bahwa kita akan termotivasi untuk mencari lebih dalam Untuk menggali lagi Bahkan setiap hari, setiap saat Setiap kita dituntut dan ditantang untuk selalu bertambah Dalam pengetahuan dan ilmu kita Serta pemahaman kita tentang Al-Islam ini Nah rekan-rekan tadi dimanapun Anda berada Beliau Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Membawakan seperti biasa hanya satu hadis saja dalam setiap bab Dan kali ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari juga diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan berasal dari salah seorang Sahabi bernama Abu uh, bernama Muawiyah. Kata beliau An Muawiyah radhiyallahu anhu qala dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan Yufaktih hu din Hadisnya relatif pendek Bagi rekan dakta yang ingin menghafal Dan menjadikan ini sebagai tabungan Bagi kita adalah mudah untuk dihafal Saya ulangi Man yuridillahu bihi khairan Yufaktih hu din Jadi Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitdin. Pengertian secara terjemah adalah di sini bahwa kalimat ini berisi dari dua potongan. Ya. Potongan yang pertama adalah disebut syaratnya. Potongan yang kedua disebut jawabnya. Sebelum syarat ada alatnya, ada adatnya dalam bahasa Arab disebut dengan ada tu syarti yaitu man kata rasul man barang siapa dalam bahasa Arab ini dikenal dengan ada tu syartin huruf syarat setelah huruf syarat biasanya ada fiil syarat oleh karena itu di sana ada kata yuridillahu bihi khairan yuridillahu bihi khairan itu adalah ber asal dari kalimat atau jumlah asalnya adalah yurid berasal dari kata yuridu dia menjadi dibaca yurid karena jazm majzum didahului oleh man sebelumnya jadi yurid man yurid man yuridullah siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya khairan kebajikan khair itu adalah baik dan sering kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Kata ini Khair adalah kalimat yang jamiah Yang universal Yang sangat global Yang sangat umum Maknanya adalah setiap apa saja yang Di dalamnya adalah diajari Atau diajarkan oleh syariat Oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Terpuji, berpahala Amal saleh Dan di surga tentu Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ganjaran dan pahala yang besar dan banyak Berlipat bahkan Surga Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan akibat khairan ini Intinya adalah Barang siapa yang Allah Kehendaki kebajikan Dan khair artinya adalah Seperti yang tadi saya jelaskan Nah rakan rata dimanapun Anda berada Orang yang Allah kehendaki kebajikan Ini maka kata Rasul Rasulullah SAW Yufaktih hu fid din Orang tersebut Akan Allah berikan fikih Fid din Dalam din ini Dalam Islam ini Yufaktih hu fid din Allah akan berikan fikih Dalam bidang din Dalam masalah al-Islam Dan kemudian Jangan salah Ketika kita Mendengar Lewat pada pendengaran kita Kata-kata fikih Lalu ada di antara kita yang mungkin memahaminya menjadi parsial. Fikih artinya adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah hukum, misalnya sholat, saum, zakat, haji dan lain-lain. Intinya adalah disebut fikih adalah biasanya cenderung kepada perkara-perkara furu' atau khilafiah. Namun kesampingkan dulu makna itu karena sesungguhnya munculnya pemahaman fikih dalam makna yang saya tadi saya katakan itu itu adalah indal mutaakhirin menurut orang-orang yang akhir-akhir ke sini bukan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pemahaman fikih pada zaman Rasul adalah maknanya seperti yang tadi saya terjemahkan di awal al-fikhu maknanya al-fahmu fi adalah maknanya ad-din al-islam Berarti al-fiqhufiddin berarti orang yang faham dalam perkara ad-din Dan orang yang mendalam, yang sangat meluas Tentang pengetahuannya dalam perkara-perkara Islam Orang itu dikenal dengan faqihun Al-imam al-khutib al-baghradi menulis kitab dengan judul misalnya Al-faqih wal-mutafakih maknanya adalah orang yang sangat faham, orang yang sangat mendalam Dalam perkara-perkara ilmu syar'i Misalnya juga adalah pada zaman Rasulullah Alaihi Wasallam Bahwa al-fiqh itu adalah bermakna faham. Misalnya Rasul ketika mendoakan sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas. Dengan kata-kata Allahumma faqihuh fi din wa wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah berikan dia, yaitu Abdullah bin Abbas kefahaman dalam perkara din dan ajari ilmu dia. Tentang masalah at-tafsir Sehingga beliau adalah orang yang faqih dalam bidang din Dan beliau adalah orang yang mendalam dan ahli dalam bidang tafsir Nah kalau demikian maka kalimat fikhu adalah faham Pada masa lalu, pada masa awal-awal, abad-abad pertama Kalimat fikhu dan kalimat faqih ada tertuju kepada makna yang sangat universal Yaitu pahamnya seseorang dalam bidang din ini secara mendalam Secara mutamakin, secara ampuh, secara kokoh Lalu berikutnya adalah ketika ilmu kemudian dibagi-bagi Ilmu dicabang-cabangkan Maka fikih artinya adalah kepada perkara yang fokus Kepada perkara yang parsial Yaitu berkenaan dengan masalah ilmu-ilmu hukum, amalia Yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah aplikasi Dan implementasi di dalam kehidupannya Misalnya masalah tadi yang saya katakan sholat, sholat, zakat, dan lain-lain. Nah, kembali kepada terjemahan hadis ini adalah bahawa kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki, kebajikan, nisai Allah akan berikan dia kefahaman dalam bidang al-Islam. Nah, rekan rata dimanapun anda berada, beliau Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahawa hadis ini termasuk merupakan dalil ataupun penunjuk kepada kita bahwa keutamaan itu ketuan ilmu itu adalah sangat agung. Keutamaan ilmu itu adalah sangat agung dan luhur. Bahkan di dalamnya, yakni dalam hadis ini adalah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat adalah merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Nah, intinya adalah bahwa kita harus mengetahui kedalaman daripada hadis ini. Di mana jika kita memahami dengan baik dan benar tentang hadis ini Maka insya Allah Ta'ala kita semua adalah akan menjadi termotivasi Untuk memahami al-Islam ini dengan lebih mendalam Lebih serius Dan lebih sungguh-sungguh lagi Nah oleh karena itu Maka kalau kita lihat bahawa Hadis ini adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Kata beliau Pemahaman hadis ini adalah bahawa Siapa yang dia tidak mempelajari, tidak berusaha untuk memahami Al-Islam Tentang kaidah-kaidahnya, tentang apa saja yang berkaitan dengan Al-Islam Tentu orang itu adalah bisa dikategorikan dalam kategori orang tersebut terhalang dari kebajikan nah, Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak terhalang dari kebajikan dan karena itu maka setiap kita hendaknya bergairah untuk mempelajari al-Islam agar lebih dalam dan lebih jauh lagi memahami al-Islam ini sehingga setiap sisi kehidupan kita adalah senantiasa bertumpu dan merujuk kepada al-Islam. Beliau menegaskan tentang perkara ini dengan membawa satu asar yang beliau sendiri katakan bahwa asar ini adalah dhaif di mana di akhir asar ini mengatakan "wa man lam yatafaqah fid-din lam yubalillahu bihi" Karena tadi kemampuan berada, saya lanjutkan dengan beberapa kandungan ya. Nilai-nilai ataupun pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat kita raih daripada hadis yang relatif pendek ini. Singkatnya ada empat perkara yang tidak boleh kita lewatkan Bahawa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridi Allahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan pada dia Niscaya Allah akan berikan dia kefahaman tentang masalah ad-din. Hadis ini di dalamnya mengandung yang pertama pelajaran adalah bahwa kita harus fahami dari sisi akidah bahwa hadis ini memberikan bukti dan dalil kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya adalah al-iradah. Allah mempunyai kehendak. Kehendak yang patut Allah SWT, sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Berikutnya yang kedua adalah bahwa seluruh ilmu ilmu keislaman ilmu ilmu yang berkaitan dengan firman Allah dan sunnah Rasul shallallahu alaihi wasallam semuanya adalah baik semuanya adalah terpuji tidak ada yang tercela jadi ini adalah harus menancap pada diri kita kalau kita mempelajari al Islam Apapun cabang ilmunya di dalam Al-Islam itu, semuanya adalah terpuji. Semuanya adalah baik. Semuanya adalah insya Allah Ta'ala bermanfaat bagi yang mempelajarinya dan bagi yang mengajarkannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berikutnya adalah bahwa hadis ini juga memberikan pertanda dan isyarat kepada kita bahwa betapa agungnya, betapa utamanya ilmu. Dan pahamnya kita terhadap al-Islam Dan sekaligus adalah hadis ini memberikan dorongan yang kuat terhadap kita Yang memahami akan keutamaan ilmu Bahwa tidak ada alasan untuk orang tidak tertarik belajar al-Islam Kalau saja setiap orang kemudian tertarik untuk melakukan apapun Dalam perkara-perkara duniawi dan materi Karena mereka tahu ada unsur keuntungan di dalamnya Maka kini saatnya setiap kita menyadari bahwa Melalui hadis ini Rasul s.a.w. memberikan pemahaman pada kita bahwa Jika kita memiliki ilmu Jika kita memiliki kefahaman tentang masalah Islam Maka sungguh kita akan menjadi Orang yang utama dalam pandangan Allah s.w.t Seperti Al-Imam An-Nawawi Kata beliau berkata Di dalam hadis ini Terdapat keutamaan ilmu dan keutamaan di dalam mempelajari tentang din. Di dalamnya terdapat dorongan dan motivasi terhadap kita agar kita bersemangat dan berkemauan tinggi untuk mempelajari al-Islam. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu seseorang akan dibimbing, seseorang akan diajari dan dijadikan orang yang bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya juga adalah Al-Hafidh Ibnul Hajar ala sekolah ini dalam Fathul Bari kata beliau wahad al hadis mustamilun ala salasati akamim bahawa hadis ini di dalamnya meliputi tiga perkara lalu beliau sebutkan satu di antaranya adalah ahaduha fadlul tafakkur hidin pertama kali yang kita dapati dari hadis ini adalah bahwa mempelajari Islam itu adalah sangat utama juga yang keempat adalah bahawa seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab ini adalah bahawa hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita bahawa jika seseorang ingin mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu adalah dapat diraih dengan al-ilmu. Dan orang yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan dan memahami al-ilmu itu Maka sungguh orang itu adalah akan termasuk orang yang termasuk berbahagia. Kata beliau fihi di dalam hadis ini adalah terdapat an ilma alamatul ala sa'adatil abdi, bahawa dalam hadis ini terdapat pernyataan bahawa ilmu yang bermanfaat merupakan indikator terhadap kebahagiaan seseorang. Wa an-nallaha aradabihi khairon dan bahwa orang tersebut diingini. Oleh Allah SWT menjadi orang yang baik Rekan rata dimanapun anda berada Kita harus faham bahawa apa yang dimaksud dengan memahami din jangkauannya, cakupan daripada paham terhadap din itu adalah seperti apa Tentu kita harus mengetahui bahawa Fikih itu bukan hanya urusan fikih Seperti yang difahami kebanyakan orang Tadi sudah sampaikan bahawa fikih itu adalah pemahaman tentang Islam secara universal oleh karena itu setidaknya adalah kita harus memahami lima perkara. Faham dan mempelajari tentang al-Islam artinya adalah bahwa kita mempelajari tentang akidah, kita mempelajari tentang apa yang menjadi pemahaman dan peninggalan dan apa yang diwariskan oleh para pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, dari kalangan para imam ahli sunnah wal jamaah yang mutabar. Dan semua itu adalah tentu Dicari kebenarannya Dipelajari sesungguhnya Secara tohir maupun batin Itu adalah juga bagian daripada Al-Fikhu Fiddin Al-Fikhu Fiddin yang lain adalah Juga di dalamnya bermakna Mengenal dan mengetahui tentang Berbagai sekte yang Menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah Lalu setelah itu adalah dijelaskan Tentang beberapa penyimpangan Mereka daripada Al-Quran Dan Sunnah itu sendiri Yang ketiga adalah bahwa Termasuk bagian daripada paham dalam perkara ad-din Artinya adalah memahami hukum-hukum Islam Syariat-syariat Islam Dan pokok-pokok dalam masalah-masalah ini Yang disebut dengan usulul fikhi Lalu misalnya hukum-hukum ibadah Hukum-hukum muamalah Hukum-hukum jinayah Perkara yang berkenaan dengan sanksi Dan seluruh itu adalah bagian daripada paham terhadap al-Islam Berikutnya adalah termasuk dalam Memahami dalam masalah din adalah Juga memahami sirah Memahami tentang sejarah Memahami tentang biografi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Termasuk para pengikut Rasul Yang setia sampai dengan saat ini Dan kita akan mengetahui Dari perkara-perkara tersebut Siapa yang menyelisihi Dan siapa yang menepati Apa yang menjadi ajaran Rasul Sallallahu alaihi wasallam tersebut Dan Perlu diketahui oleh kita sekalian, rekan-data dimanapun Anda berada adalah Bahwa kalau kita ingin bersemangat untuk mempelajari dan memahami tentang Ad-Din ini Maka semestinya kita memiliki beberapa formula ya Hendaknya kita memahami dan mengetahui tentang beberapa masalah Agar kita selalu bersemangat setiap saat dalam mempelajari Ad-Din ini Agar kita semangat dalam mempelajari Al-Islam Agar kita punya gairah, tidak membleh, tidak lesu dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul Alaihi Wasallam adalah antara lain setiap kita memahami terlebih dahulu keutamaan daripada al-ilmu. Jika orang mengetahui bahawa ilmu ini adalah utama, menghantarkan dia ke syurga seperti kata Rasul SAW, Man salaka tariqan yartamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ilmu menghantarkan dia ke dalam syurga dan karena itu maka dia hendaknya semangat dalam mencari ilmu. Berikutnya adalah mengetahui bahawa menjadi seorang alim itu adalah termasuk bagian dari keutamaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan bahawa dunia ini manusia ini butuh kepada ala ilmu. Betapa manusia tidak punya ilmu maka dia akan lebih sesat daripada keledai. Berikutnya adalah bahwa Jika kita ingin semangat dalam mencari ilmu Maka kita harus menyadari Tentang tanggung jawab dakwah. Siapa yang berpikir tentang realitas Daripada umat yang butuh terhadap dakwah, Butuh terhadap pengajaran Dan butuh terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar Maka dia akan tersentuh hatinya Untuk mau mempelajari al-islam Lalu ikut serta Mencegah dan memperbaiki keadaan yang ada Yang semakin hari jika dibiarkan akan semakin sesat Termasuk penyemangat Agar kita semangat dalam mencari ilmu Adalah kita membaca Terhadap biografi-biografi Sejarah-sejarah para ulama Nah jika kita tahu Siapa al-imam al-syafi'i Siapa al-imam al-bukhari Dan lain-lain Maka kita akan tercengang Betapa tidak ada bandingannya Di antara yang ada saat ini Dengan mereka pada zaman di mana Islam dan ilmu berjaya Terakhir adalah harus diingat bahwa jika kita ingin semangat dalam mencari ilmu adalah yang paling harus juga kita ingat dan tidak boleh dilewatkan adalah bahwa betapa bahayanya jika kaum muslimin menjadi orang yang bodoh. Kebodohan adalah sangat berdampak buruk kepada bukan saja umat tetapi kepada individu itu sendiri. Dengan ilmu yang kurang maka dia akan lemah imannya akan sangat nihil takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bagaimana dia akan kuat imannya pada Allah? Bagaimana akan dia bersemangat untuk bersyukur, bertakwa, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ilmu dan memori yang masuk ke dalam dia adalah berbagai perkara yang di luar daripada wahyu Allah dan ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada yang menuntun dia untuk menjadi orang yang beriman dengan baik. Dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dampak buruk lain adalah bahawa kemaksiatan, Berbagai fitnah Terhadap perkara-perkara Yang mungkin menjadikan dia tidak lagi Mempunyai jarak untuk berbuat maksiat. Dia tidak tahu Dia buta Akan mana yang maksiat dan mana yang ta'ah Mana yang halal, mana yang haram Mana yang keji, mana yang mungkar Dan mana yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bisa jadi seorang muslim dia menyatakan beriman pada Allah menyatakan meyakini kebenaran al Islam bersyahadat asyhadu Allah ilahilah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah tetapi dalam kehidupannya dia ternyata benci tidak suka terhadap apa yang menjadi ajaran dan syariat Islam itu sendiri yang demikian itu adalah tidak mustahil muncul karena jahil terhadap al Islam dia bodoh, dia tidak belajar tentang al-Islam. Hidupnya adalah dipenuhi dengan perkara dunia dan materi sehingga dia adalah maksiat tetapi dia adalah tidak menyadarinya bahwa itu adalah maksiat. Yang merupakan bahaya berikutnya adalah bahwa bisa jadi bahwa kaum muslimin akan semakin tidak lagi dianggap di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka secara kejiwaan, secara psikologis Lemah, mereka secara keilmuan terbelakang Mereka secara materi juga terbelakang Dan berbagai kemampuan kaum muslimin terbelakang dan lemah Kenapa? Karena kaum muslimin tidak berilmu Kaum muslimin tidak mengetahui tentang betapa urgen Dan betapa pentingnya masalah ilmu Dengan ilmu, umat ini menjadi berjaya dan menjadi mulia Demikian pula bahwa Dekan-dekan maupun anda berada, hendaknya kita perhatikan bahawa berbagai problematika dan masalah keluarga di dalam suami dan istri bergaul dan satu sama lain adalah menghadapi masalah dan memecahkan masalah akan jauh daripada kebenaran. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjadikan keluarga ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, justru yang mereka alami adalah berbagai keluhan, Berbagai problematika Dan sayangnya solusinya adalah bukan dengan syariat Allah SWT Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang al-Islam Ketidaktahuan mereka tentang Islam Akan menjadikan masalah dalam berkeluarga Semakin hari semakin bertumpuk Tanpa solusi Berikutnya adalah bahawa Jika kaum muslimin Itu adalah tidak mempunyai ilmu Jika kaum muslimin adalah terbelakang dalam pengetahuan mereka terhadap al-Islam, maka mereka akan mudah terpancing menjadi berpecah belah, menjadi satu sama lain saling bertentangan, saling bercerai, saling tuding tanpa ada rujukannya, karena mereka adalah tidak tahu bagaimana cara menapakkan kaki yang sesungguhnya. Rekan rekan dimanapun anda berada, kita hendaknya kembali bahwa ilmu sangat dibutuhkan dan jika orang menyadari ini. Maka orang akan terbangkit mempelajari al Islam. Sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Dengan siapa di assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Nabil ya. Silakan Pak Nabil. di Pak Nabil ya. Silakan Pak Nabil. ya. Silakan Pak Nabil. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Pak Nabil ya. Silakan Pak Nabil. Assalamualaikum. Dengan siapa oh, di ya. Pak Nabil. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Dengan Segala zaman mana ini? Pak Dengan siapa di mana ini? Pak untuk memahaminya tentu dibutuhkan ilmu. Betul. Nah, di beberapa tempat di kajian Islam katakanlah lain, -kata baik hmm. ustadz atau muridnya ada yang memakai kata konteks kesinian. Contohnya, hmm. menurut ilmu yang saya miliki saat ini, pasir dari surat al Taubah secara gamblang, dia itu adalah perang. Lalu jika memakai dua kata itu, yaitu konteks kekinian tadi, kita pakai pada pertanyaan, apa arti jihad itu dalam konteks kekinian? Begitu yang ditanyakan, disampaikan oleh ustaz atau pas muridnya yang bertanya. Seberapa jauh kita boleh memaknai jihad itu dengan arti lain? Misal, artinya adalah, Menahan hawa nafsu yeah. Nah selanjutnya Menahan hawa nafsu itu pun berkembang menjadi arti-arti lain Sehingga semakin jauh maknanya Dari makna awal yaitu perang Intinya Jika kita memenai kata konteks kekinian Lalu menggeser makna awalnya Ada tidak batasan ya Ustaz? Yeah. Jadi yang pertama Yang kedua Ibnu Sina, atau Avicenna, adalah seorang dokter yang sangat terkenal di bidangnya dan menjadi salah satu rujukan baik itu dokter Islam atau bukan Islam. Ibnu Sina pada praktiknya menjaga konteks kekinian hmm. dengan penemuan-penemuannya pada masa itu. Hmm. Bagaimana dengan banyak sekali iklan yang menawarkan pengobatan yang bukan konteks kekinian Itu memakai makna konteks sebelumnya Itu berkaitan saya Ustaz hmm. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Pak Nabil di Pondok Timur Indah Di belakangnya Sebelum kita terima kembali di 8816363 melalui SMS dulu Ustaz Ya dari rekan di 8921, apakah amalan ibadah tanpa ilmu akan tertolak? Kemudian pertanyaan berikutnya dari rekan di 5697. Rasulullah berkata, barang siapa mempelajari ilmu tanpa mengharapkan wajah Allah, ia belajar hanya untuk memperoleh dunia. Maka ia tidak akan mencium semerbak wanginya surga pada hari kiamat. Betul. Ini hadis riwayat Abu Daud nah, Maksud dari tanpa mengharapkan wajah Allah ini seperti apa Ustaz? Ya. Silakan jawab eh, Pertama adalah dari Pak Nabil ya hmm. Di Pondok Timur Indah Berkenaan dengan eh, menafsirkan Al-Quran dengan konteks kekinian Yang kemudian dikemukakan contohnya satu masalah perang hmm. Dan yang kedua masalah pengobatan ya. Eh, sesungguhnya betul tadi pada mulanya bahwa Islam itu adalah selalu aktual. Selalu tepat sesuai dengan zaman bahkan juga tempat dimanapun berada. Eh, akan tetapi kita harus bedakan bahwa ada makna yang makna itu adalah berdasarkan pada asar. Dan yang menjadi objek tafsirnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa gabungkan antara bahwa asriyatul muwajahah dalam bahasa Arab atau konteks kekinian tadi itu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Menyatakan kata beliau, Man qala fil qur'ani bi ro'iyihi fal yatabawak maka'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, berkata tentang Al-Quran, Lalu dengan bertumpu pada ro'iyunya, pendapatnya, interpretasinya, Maka bersiaplah dengan tempat duduknya di dalam api neraka Jadi, di satu sisi kita harus relevankan ayat ini dengan kekinian Karena kita hidup di zaman akhir zaman Dan Al-Quran harus cocok dengan akhir zaman Tetapi di satu sisi bahwa kita harus terpaku kepada Apa yang berdasarkan menafsirkan tentang Al-Quran itu sendiri Nah oleh karena itu maka Kalau kita ambil contoh misalnya masalah perang tadi Maka memang betul Secara e, bahasa adalah bahwa jihad itu adalah berasal dari kalimat al-jahdu atau al-juhdu Dan maknanya adalah dengan e, kerja keras Dengan mengerahkan seluruh kemampuan Untuk menghadapi dan mencapai sesuatu Itu disebut dengan al jihad atau al-juhd Yang kemudian juga disebut dengan jihad secara bahasa tetapi makna bahasa itu tidak bermanfaat dalam kategori ibadah. Dalam kategori akidah kepada e, pegangan dan kepada keyakinan yang benar. Kecuali jika dia adalah kembali kepada nas yang menafsirkan tentang istilah itu. Misalnya jihad. Jihad itu adalah secara nas, secara dalil adalah maknanya adalah al-qital. Jahidul musyrikin artinya adalah Qatilul musyrikin Tidak bisa dirubah Tidak bisa diganggu-gugat Demikian Allah SWT Memberikan dan menginginkan kepada kita bahwa jihad adalah Maknanya adalah perang Bagaimana dengan konteks sekinian Tentu kita lihat bahwa Rasul pun sudah memberikan contoh pada kita bahwa ketika ada seseorang Yang tentu datang kepada Rasul minta izin untuk ikut berperang Lalu Rasul, semasa Allah bertanya, "Ahiun walidak? Apakah hidup kedua orang tuamu?" Lalu kata uh, Rasul, kata orang itu, kata pemuda itu mengatakan, "Bala." Ya Rasul, betul masih hidup ya Rasul. Lalu kata Rasul, "Masalam, favi hima, fajahid." Ta konteks ilmu atau konteks jihad yang sedemikian umum itu lalu difokuskan, didefinitifkan oleh Rasul. Bahwa jihad pun bisa bermakna lain, yaitu birrul walidain. Dengan demikian kita adalah berpegang teguh kepada pemahaman yang pertama bahawa jihad maknanya kital, tetapi bisa juga jihad diartikan dengan makna yang lain, yaitu bermakna birrul walidain. Nah, yang demikian itu adalah kita beralih dan bergeser karena berdasarkan kepada dalil kepada Nas kepada bimbingan, kepada apa yang menjadi pensyarah dan penterjemah Nas itu terhadap kita sendiri Yaitu bahwa penterjemah Al-Quran adalah sunnah Muhammad Rasulullah SAW Bahawa ketika Allah SWT berfirman Tentang masalah Wa'iddu lahum mas tata'atum min kuwah Ala innal kuwata ar Kata Rasul menafsirkan kuat itu adalah dengan ar panah Nah oleh karena itu ini adalah harus menjadi dobit Menjadi satu kaidah Bahwa kapan kita harus tetap berkomitmen Bahwa pengertian Al-Qitar, Az-Jihad itu adalah al Dan yang mengartikan itu adalah hadis Dan itu adalah yang paling mengetahui tentang Al-Quran Karena kita harus punya pegangan bahwa Di antara kaedah Bahwa yang paling faham dan mengerti tentang firman Allah adalah Allah sendiri Yaitu sebagai mutakalim Karena itu jika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka hendaknya menafsirkan Al-Quran dengan firman Allah itu sendiri. Tafsirul Quran bil-Quran. Itu yang paling tepat. Kemudian kalau kita merasa belum mengetahui dan belum menemukan, maka boleh kita gunakan yang kedua yaitu Tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Karena tidak ada manusia yang tahu tentang firman Allah kecuali Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sepengetahuan kita bahwa kita tidak menemukan hadis yang menjelaskan tentang ayat itu, Maka kita kembali kepada tafsir as-salaf, tafsir as-sahabah tentang masalah itu Demikian keyakinan kita tentang memahami dan menterjemahkan serta menafsirkan Al-Quran Sebagai orang yang berpedoman dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah tidak kembali kepada interpretasi ataupun terpengaruh dengan peradaban atau zaman Betapapun tetap harus relevan dan harus aktual bahawa jihad secara bahasa boleh kita pakai misalnya Mencari nafkah dengan kerja keras agar bisa menafkahi anak dan istri disebut jihad Betul secara bahasa Karena dia telah mengorbankan dan mengerahkan seluruh kemampuannya Agar mendapatkan target yang dia canangkan Misalnya juga adalah berjihad dalam artian mungkin masalah ekonomi Berjihad mungkin dalam masalah e, usaha dan masalah apa saja Itu bisa diartikan dengan jihad Tetapi pemahaman-pemahaman itu adalah pemahaman-pemahaman Lugawi, etimologis Tidak kembali kepada syar'i Adapun pemahaman secara syar'i Tetap akan berlaku Ketika ada namanya kafir harbi Kafir zimmi Ada namanya adalah eh, apa Kafir yang Memerangi kaum muslimin Maka saat itu jihad tetap berlaku Dan jihad tetap bermakna dalam keadaan perang Demikian juga tentang masalah pengobatan Hanya sedikit berbeda bahwa Pengobatan ini adalah berasal dari sabda Rasul Misalnya, kata Rasul Al-Habbatus Sauda Dawa'un likullida'in Il-Nasam Bahwa jintan hitam Atau Habbatus Sauda yang sekarang sudah populer Di tengah-tengah kita Itu kata Rasul adalah obat bagi seluruh penyakit Kecuali kematian Tidak bisa diobati Nah, secara letterlijk Maupun secara peradaban Bisa berjalan saat ini secara paralel Secara letter letterlock -like adalah bahwa Alhabbatus sawda Bisa cintanya kita kunyah Atau misalnya kita e, minyakkan Itu adalah secara letter letterlock -like. Atau bisa juga misalnya dalam kategori Dalam mengetahui dan mengembangkan peradaban saat ini Yaitu dibuat formula Lalu dicampurkan dengan zat-zat lain Lalu kemudian khasiatnya menjadi berkembang Bisa untuk ini dan bisa untuk itu yang pada dasarnya adalah sebenarnya mengembangkan tentang apa yang ada dalam Nas tadi Nah oleh karena itu mudah-mudahan beberapa penjelasan ini menjadikan bagi kita menjadi terang Menafsirkan Al-Quran ada kaidahnya Demikian pula menafsirkan hadis ada artinya, ada kaidahnya Tetapi bukan berarti bahwa itu harus selalu bahwa eh, aktual harus bisa Untuk memaksakan menafsirkan Nas Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk Pak Nabil mudah-mudahan uh, sedikit terjawab. Pertanyaan yang kedua adalah tentang masalah uh, bagaimana apabila seseorang beramal tanpa ilmu, ya, hmm. apakah diterima atau tidak amalannya? Hmm. Uh, harus diperhatikan bahwa Rasul Sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surat Al Fatihah kata Allah ghairul maghdubi 'alaihim wal dhalin ternyata al maghdub dalam ayat ini adalah tafsirnya menurut Rasul adalah al yahud yahud itu adalah orang atau kaum ataupun bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ad Menurut Rasul Muhammad SAW adalah An-Nasara Demikian Rasul menafsirkannya Dan tidak bisa kita Kembali kalau kita kaitkan dengan pertanyaan pertama ya Itu dengan masalah kekinian Tafsir itu adalah yang paling tahu Rasul adalah paling tahu Tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran Jadi maktub dalam ayat ini adalah Yahudi, dholin artinya adalah Nasara Maktub artinya dimurkai, dholin artinya orang sesat kalau maktub sudah pasti dengan menggunakan maf'ul bihi Karena orang-orang Yahudi pasti dimurkai Tapi kalau abdallin tidak dengan menggunakan maf'ul Tetapi dengan menggunakan isim fa'il Menunjukkan bahwa mereka adalah sesat Tersesat dan terlalu sesat Kenapa masalahnya? Nah ini kalau kita akan dengan pertanyaan Adalah bahwa Yahudi kenapa Allah murkai? Karena mereka berilmu Tetapi tidak mengamalkan ilmunya Sementara Nasara, kenapa dikanggap sesat oleh Rasul? Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi tanyakan bahwa apakah diterima atau tidak, bagaimana mau diterima? Kita atau orang yang beramal tanpa ilmu itu sesat. Bagaimana mau diterima? Tafsiran Abdullah itu Nasara, kenapa ilahnya adalah karena mereka mengamalkan e, atau beramal tanpa ilmu. Nah oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan pertanyaan, maka sangat tepat sekali. Berhati-hatilah kita sekalian rekan-rekan dari manapun anda berada. Jangan sampai mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, karena akan menjadi sesat. Dan kalau sesat, maka bukan lagi sia-sia, dia rugi betul tak? Kalau sia-sia itu dia adalah nol. <tuh> Tapi kalau sesat, <tuh> dia adalah lebih rugi minus. Oleh karena itu Hendaknya kita berilmu dulu Kemudian baru beramal Seperti yang dikatakan Al ilmu obla al qawli wal amal Berilmu dulu Lalu sebelum berkata Dan sebelum berbuat Demikian Tentang pertanyaan yang ketiga adalah uh, Tadi pertanyaannya Iya ini pertanyaan yang ketiga uh, Sebentar saya tadi Melalui SMS uh -huh. uh, Sebentar ini ini hadis tadi nih Ustaz Yang Abu Daud Oh iya yeah. hmm. uh, Berkenaan dengan Sebentar ini tadi saya harus cari dulu ini uh, Barang siapa mempelajari ilmu yeah, Tanpa yeah, yeah. mengharapkan wajah Allah Wajah Allah, Allah. Ya? Wajah, Allah. Uh, wajah Allah di sini adalah Hakikatan Bahawa Allah SWT memiliki wajah hmm. Dan wajah Allah SWT yang layak, yang patut bagi Allah SWT Dan tidak boleh ada orang yang kemudian menggambarkan bagaimana wajah Allah Bagaimana membagaimanakan kaifiyat wajah Allah SWT Allah menjelaskan kepada kita, Rasul menjelaskan kepada kita bahawa Allah punya wajah Selesai sampai di situ dan akal kita harus puas dengan wahyu dan tidak boleh penasaran Dan akhirnya menggunakan ro'yu dan hawa nafsu akan tetapi, apa korelasinya, apa e, yang bisa kita fahami? Dan karena tadi maupun Anda berada, bahwa kita harus fahami bahwa besok pada hari kiamat, kita semua akan bertemu dengan Allah. Bahkan Allah SWT akan melihat kita, bahkan Allah SWT akan memanggil kita satu persatu berhadapan, diperlihatkan pada kita catatan tentang apa yang telah diamalkannya, dikerjakannya di selama dia di dunia. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Wujuhu yawma izin nazirah Ila rabbiha nazirah Wajah Pada hari Di mana wajah itu nazirah Bersiri-siri Ila rabbiha terhadap Rabnya Yaitu terhadap penciptanya Terhadap penguasa wajah itu Nazirah Nazirah artinya adalah melihat Melihat Allah SWT Dan Allah SWT akan melihat kita Bahkan berkomunikasi dengan kita Oleh karena itu Wajah itu adalah wajah yang sesungguhnya Dan jika orang itu Mencari ilmu Mengamalkan ilmu Mendawahkan ilmu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tulus ikhlas karena Allah bukan mencari duniawi Maka itu adalah akan menjadi bagian amal soleh Yang akan dia bawa Ke alam akhirat Yang akan menjadikan dia mendapatkan Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadap pada dia, akan menemui dia, akan memanggil dia dan ia akan menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Jadi wajah itu sesungguh-sungguhnya dan maknanya adalah seperti tadi. Siapa yang beramal saleh antara lain thalabul ilmi tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya. Baik rekan-rekan yang lainnya silakan Anda bisa hubungi kami di 8816363. Halo Assalamualaikum Dari siapa ini? Dari Abi Hilal Bu Wildan. Ya. Silakan Bu Wildan. Eh instan. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang masalah yasinan. Eh eh banyak yang yang terjadi di masyarakat itu. Terus dalil atau atau hadis mungkin yang yang untuk menyuruh hal itu itu ada enggak gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abi Wildan di belakangnya. Assalamualaikum. Tolong, Tolong, Tolong, Tolong. Dari siapa ini? Jamie. Jamie. Ya. Di mana Jamie? Kasih. Silakan. Kita kan tadi uh, apa, beribadah tidak berilmu tu bisa sesat ya. Ya. Saya mau tanya nih. Kasusnya adalah ada masjid. Hmm. Masjid itu dibatasi di depannya ada ruangan untuk disewakan untuk pernikahan. <tuh> hmm. Di depannya ada kuburan. Hmm. Itu sah enggak buat solat? Kalau posisinya kuburannya di sisi kanan sisi kiri itu bagaimana kalau di di belakangnya masjid itu bagaimana ya. ah lagi boleh boleh nah, bolehkah kita bekerja di bank konvensional tapi dia punya bank syariah hmm. dan e, ada juga bank syariah murni yang mengaku murni gitu ya samakah kita bekerja di bank syariah dengan di bank konvensional itu Dibolehkan atau tidak menurut ilmu syariah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk rekan Jemi ya di Bekasi Pertanyaan dari rekan Abu Wildan ini ya. Mengenai Yassinan Silakan. Ya eh, sebenarnya perkara ini sudah termasuk klasik dan berulang-ulang Iya oleh karena itu saya akan jawab dengan singkat saja bahawa e, Yasin adalah Al-Quran Dan membaca Al-Quran adalah ibadah Dan di antara faidahnya akan memberi syafaat pada pembacanya Tetapi ketika diakhiri dengan kataan Yasinan begitu Maka kembali kepada budaya Bukan kepada ibadah Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya yasinan dalam konteks ini adalah memang bersumber daripada budaya turun-menurun Dari kakek ke bapak, bapak ke anak, anak ke cucu, dan seterusnya Dan kebiasaan di masyarakat Yang mungkin saja pada saat ini adalah termasuk umum Nah kalau kita lihat maka pola seperti ini di mana apabila mau senang yasinan mau duka yasinan e, malam jumat yasinan kemudian caranya adalah misalnya dengan berjamaah direntetkan dengan doa direntetkan dengan tihir dan ada awal ada akhir dan segala macam maka yakini penunaian pembacaan yasin dengan kayfiyat tata cara seperti itu tidak pernah akan ditemui dalam Encyklopedi sunnah manapun Dan karena itu maka seperti itu adalah hendaknya kita Irit-irit terhadap usia dan kesempatan kita Yang tidak tahu kapan kita dipanggil Allah SWT Yang jelas setiap kita adalah harus menghadap Allah dengan penuh membawa bekal Yang sesuai dengan sunnah yang akan makbul Nah kalau melakukan sesuatu walaupun mungkin dikatakan meriah tetapi kalau seandainya tidak berdasar kepada apa yang dituntunkan oleh Muhammad Rasulullah S.A.W Maka itu adalah akan terkategori kepada kategori bid'ah Dan itu adalah justru bukan menjadi kebajikan tetapi menjadi dola lah. Nah oleh karena itu maka e, demikian jawabannya Bahwa disebabkan oleh sebab tertentu, dengan cara tertentu, dengan bilangan tertentu dengan eh, apa, tempat tertentu, waktu tertentu, menentukan tentu-tentu-tentu seperti itu adalah pada suatu amalan yang mutlak Ataupun pada suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul so Sallallahu bukan menghantarkan pada amalan soleh yang akan makbul Tetapi dia adalah amalan soleh yang mardud Karena tidak menggunakan tuntutan tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian untuk Abu Wildan mudah-mudahan terjawab. Adapun melalui e, SMS tadi ataupun melalui telepon juga yaitu Pak Jemi ya Pak di Jemi, Bekasi bertanya tentang masalah e, bahwa di depan masjid itu ada tempat pesta ya kemudian di depan tempat pesta itu ada kuburan. Lalu bertanya tentang posisi kuburan di samping kanan, kiri, belakang Lalu kita sholat di dalamnya bagaimana? Nah e, tentu kalau tadi pertanyaannya yang pertama Jawabannya adalah selesai Satu kata Yakni jika masjid berada di belakang tempat pesta hmm. Ataupun e, mahfal tempat melakukan acara-acara begitu Selama dia ada bukan mahasiat Lalu di depan dia adalah ada kuburan Maka Ketika kita sholat di masjid itu Insya Allah Tidak termasuk mahzur Tidak termasuk tidak boleh Karena sudah terhalang oleh sedemikian luas Daripada penghalang Jadi adalah makruh Antum sholat di situ karena Kalau bahkan apalagi ketika Digunakan untuk sholat jumat Lalu jamaah harus menghadap pada Kuburan itu maka itu adalah Akan memberikan indikasi bahwa antum Hendaknya menghindari daripada sholat Di masjid itu karena dia adalah menjadi masjid secara utuh, walaupun sementara adalah dalam sholat sholat biasa tidak menghadap ke kuburan. Tetapi kalau sholat jumat menghadap ke kuburan, berarti itu adalah bermasalah. Nah solusinya adalah sesungguhnya tanya ataupun lihat. Kalau masjid duluan yang dibangun, maka berarti kuburan yang dipindah. Atau kalau kuburan dulu yang dipindah, e, kuburan dulu yang ditanam di situ, maka masjid yang harus dipindah. Tetapi intinya adalah carilah masjid yang bebas dari kuburan dan kalau seandainya tidak ada kecuali yang seperti itu maka cari yang kuburan itu adalah terlepas daripada posisi kiblat. Demikian. Berikutnya adalah eh, tadi bertanya tentang masalah bekerja di bank ya, konvensional. Bank konvensional. Hmm. Kalau bekerja di bank konvensional maka sesuai dengan apa yang telah dibahas dan disikapi oleh para ulama ahli ilmu Bahwa bank konvensional itu adalah markas riba hmm. Nah karena itu maka Siapa saja yang terlibat dalam suksesnya bank konvensional itu Kalau kita kembalikan kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka akan tidak lepas dari kata terkutuk Karena apa? Karena perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata beliau alaihi salatu wasallam Bahwa Allah sematalah mengutuk dengan lafadz Rasulullah SAW. La an Allahu riba, wa mukilahu, wa akilahu, wa katabahu, wa syahidaihi. Jadi ada beberapa oknum, beberapa pihak yang dikutuk oleh Rasul, oleh Allah semataAllah. Kata Rasul, Allah mengutuk riba, Allah mengutuk orang yang memberi makan dari hasil riba. Allah mengutuk orang yang memakan dari hasil riba, dia makan atau dia memberi makan pada orang lain. Itu keduanya terkutuk. Kemudian orang yang ikut terlibat dalam tulis-tulis dan orang yang tergabung dalam masalah eh, apa namanya? persaksian terhadap masalah riba. Semua itu adalah dalam kategori terkutuk oleh karena itu kata para ulama bahwa bekerja di suatu institusi atau instansi yang di sana ada unsur riba atau memang fokus untuk riba Hukumnya adalah haramun Jadi walaupun sampai dengan Mungkin cleaning service Atau office boynya Itu adalah tergolong dalam kategori Seperti tadi haramun Namun Sekarang ada yang mengatakan bahwa e, Syariat Bayang bang syariat atau seperti itu <tuh> Sesungguhnya Maka e, harus kita jernihkan kalau dari modalnya ternyata modalnya disuntik oleh konvensional gitu kan Manajemennya di backup oleh konvensional Maka dia sebetulnya ganti wajah saja ya tidak hmm. Maka dia adalah ganti cover saja sebetulnya Bahwa bank konvensional kemudian disyariatkan mungkin beberapa persen dari sistemnya Kemudian diganti covernya dari biru menjadi merah atau jadi kuning Itu adalah kalau saja bahwa Sistem konvensionalnya yang diterapkan di situ adalah 15% Lalu misalnya syariatnya adalah 85% Maka saya akan sulit mengatakan bahwa Itu adalah masih dalam kategori subhat ya. Karena 85 bercampur 15 Maka akan menjadi subhat Halal dengan haram bercampur Yang mana nanti yang akan keluarnya Itu adalah bagian daripada subhat Dan itu kalau kita kaitkan dengan hadis rasul kata rasul masyarakat Meman wakwafil subhat, wakwafil haram. Barangsiapa yang terjelambab dalam perkara yang syubhat maka dia terjelambab dalam perkara yang haram. Demikian, mudah mudahan kita sekalian terhindar dari perkara yang riba. Demikian. Ya, baik rekan dakwa itulah yang tadi disampaikan oleh Ustaz untuk rekan dakwa yang tadi sudah bergabung di lapangan 16363. Yang lainnya silakan. Kami nantikan anda yang ingin berpartisipasi di 8816393. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa ibu? Dari Bu Yanti. Di mana ibu? Di Wisma Sri. Di Wisma Sri. Eh. Silakan ibu Yanti. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini masanya ini paket nah, kan ada jamaah, ah, jamaah ngaji dekat rumah. Uh, itu apakah kita orang Islam itu harus ini tak, uh, mengucapkan salat di hadapan orang? Hmm. Uh -uh. Terus yang kedua, kalau seorang laki-laki mendengar azan, terus dia mengisi sebuah taklim, apakah bisa sholatnya itu diundur atau ditunda? Yeah. Ya, terima kasih, ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Yanti, untuk rekan yang ingin berpartisipasi, halo assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum. Wassalam. Dengan siapa? Pak Hendro. Pak Hendro, silakan. Uh, tadi saya bertanya Pak Kauzet. Kauzet ber apa berkata tadi masalah Allah berkehendak itu. Hmm. Uh, hmm. Sekarang bagaimana kalau kita apa Allah berkehendak tapi dari kitanya apa ada korelasinya dengan kita juga berkehendak gitu. Yeah. Sekarang misalnya contohnya kita mengajak orang uh, atau teman gitu, ayo kita uh, taklim atau mengajak satu kebaikan lah. Tapi dari orang itu ya bicara saya belum dapat apa? Uh, belum dapat petunjuk atau hidayah gitu. Yeah. Sekarang bagaimana korelasi antara kehendak Allah dengan kehendak yeah. kita gitu? Mau mm -hmm. oh, yeah. oh, mm -hmm. dijelaskan. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya satu lagi nih Ustadz melalui SMS hmm. Ibu Erna di Tambun Dari Deni di Ciputat Apa keutamaan ilmu daripada amal? Ya. <laughs> SMS yang loncat Ustadz ya. Silahkan uh, Yang pertama adalah tentang syahadat ya uh, Ibu Yanti Syahadat itu ada Harus kita ketahui Bahwa dia merupakan gerbang Masuk ke dalam al-Islam hmm. Jadi jika orang itu kafirun Dan kafirnya hakiki Ingin masuk ke dalam Islam Maka dia harus berikrar Syahadat Allah ilaha illallah Wa anna Muhammadan rasulullah Kalau dia adalah sudah muslim Dia lahir daripada ibu dan bapak muslim Kemudian dia dididik Dari mulai kecil sampai besar dia diajari syahadat, diajari sholat, diajari shawum Dan seterusnya, dan seterusnya Berkembang, bahkan hidup di lingkungan kaum muslimin Dia pulang pergi, bahkan sekolahnya di sekolah Islam Misalnya, kemudian keluar pulang dan pergi ke masjid <coughs> Mengaji, belajar din, dan seterusnya Maka para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa orang itu kafir Dan harus diulang syahadatnya jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Anda harus mengulang syahadatnya di depan kami. Kami misalnya adalah eh, pendiri ataupun tokoh di suatu majelis taklim. Maka itu adalah sama dengan mengkafirkan seseorang. Lalu orang itu kemarin kafir atau sebelum ini kafir. Anda saat ini mulai baru mau akan masuk Islam. Dan itu adalah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bahkan itu bagian dari kesesatan Karena unsur mengkafirkan kaum muslimin Oleh karena itu Hati-hati dalam perkara ini Bahwa Jika seorang itu telah terbukti Berada dalam keadaan Islam Dengan yakin Dia syahadat, dia sholat, dia saum, Hidup di tengah kaum muslimin Turunan kaum muslimin, bersahari kaum muslimin Seperti yang terlalu saya katakan Maka dia adalah muslim para ulama Dan tidak bisa dikatakan kufur Kecuali jika orang itu telah terbukti melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad daripada al-Islam dan dia adalah tidak terhalang dari penghalang-penghalangnya. Misalnya dia adalah e, tidak sadar atau belum balig atau gila dan seterusnya. Nah itu adalah tentang masalah syahadat. Jadi tidak ada ajaran untuk mengulang kembali syahadat kecuali jika orang itu adalah telah dikatakan murtad sebelumnya atau kafir hakiki. Berkenaan dengan yang kedua Adalah bahwa Jika seorang pengajar Atau ustad katakan Sedang mengajar Lalu didengar azan Apakah ditunda solatnya e, Harus dibedakan Rekan-rakan dimanapun anda berada Bahwa antara Alamat Duhul al Tanda masuk waktu Solat dengan eh, sholat kalau tanda masuk sholat ya masuk waktu sholat yaitu eh, azan harus tepat waktu jadi kalau misalnya isya itu adalah jam 19:15 jam 19:15 muazin harus azan tidak boleh ditunda walaupun 5 menit harus azan seketika dan taklim harus sejenak depending untuk mendengarkan azan dan menghidupkan sunnah tentang masalah bagaimana seorang muazin dan bagaimana seorang yang mendengarkan muazin azan. Akan tetapi berkenaan masalah sholat nah itu berbeda. Jika misalnya adalah pelajaran belum belum selesai, maka lihat kalau seandainya masjid itu adalah yang mengikutinya adalah khusus warga masjid itu. Tidak ada orang lalu-lalang mempunyai hajat kebutuhan untuk segera sholat lalu setelah sholat akan pergi lagi mencari dunia Maka berarti boleh untuk sholatnya diundur sejenak Sampai selesai Tetapi kalau dia adalah masjidnya masjid umum di mana orang akan sholat lalu setelah sholat akan pergi lagi Yaitu masjid yang lancar yang digunakan oleh di tempat umum begitu Maka hendaknya tidak boleh diundur, yakni segera pada waktu komat hendaknya komat dan kemudian taqlim dianggap selesai atau dilanjutkan setelah sholat sunnah. Demikian Ibu Yanti. Iya. Melalui SMS tadi tentang Pak Hendro ya tadi bertanya tentang bagaimana mengkorelasikan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Betul Pak Hendro bahwa dua-duanya adalah mempunyai kehendak Allah mempunyai kehendak. Manusia pun mempunyai kehendak dan dua kehendak itu tidak sama, karena yang satu kehendak Allah sebagai alkoholik dan yang kedua adalah kehendak manusia sebagai makhluk dan kehendak itu dua-duanya tidak bisa akan sama seperti yang Allah sama Allah katakan Laisa kami selihi Shayun wahwasami al basir. Nah, setelah kita ketahui dan kita sadar demikian, berikutnya adalah bagaimana mengkorelasikan keduanya. Kembali kepada firman Allah. Bahawa Allah SWT berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bahawa, kalian tidak bisa mempunyai kehendak, tidak berkehendak, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah meyakini memyakini bahawa, مَا شَاءَكَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ apa yang Allah kehendaki mesti terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki Walaupun manusia berkehendak Dia tidak akan terjadi Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT Jadi misalnya tadi Contoh kita mau mengajak seseorang untuk mengaji Kemudian e, bagaimana Kalau Allah SWT tidak memberi, belum memberi taufik Tentu orang itu akan sulit diarahkan Akan sulit menerima Akan membangkang Akan membantah Dan sebagainya Karena apa? karena kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ada caranya antara lain bahwa misalnya dengan masalah doa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal di mana di sana ada unsur meminta petunjuk Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah dan seterusnya ya Allah berikan perlihatkan kepada kami kebenaran dan kemudahan untuk mengikuti kebenaran itu itu adalah diantara kunci-kunci pembuka agar kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkorelasik mengkorelasikannya adalah seperti itu jadi mudah-mudahan bisa difahami ya jadi manusia akan terpenuhi kehendaknya akan terjadi jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dan jika tidak maka tidak dan itu adalah e tentu perkara yang harus kita pahami. Berikutnya adalah tentang dari e, Bu siapa, eh, Naya tentang keutamaan ya antara iya. ilmu ya ilmu keutamaan keutamaan ilmu. Tentu adalah bahwa e, ilmu itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Tadi dalam e, sesi e, ceramah saya saya sampaikan antara lain bahwa ilmu itu adalah menyebabkan kita menjadi mudah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah Barang siapa yang meniti jalan, dengan jalan itu dia mencari dan meniti mencari mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ilmu di antara keutamaannya adalah menjadikan orang mudah menuju syurga Berikutnya adalah bahawa orang yang mencari ilmu itu berada dalam fisa bilillah. Kata R.A.W. Man kharja min baytihi talaban lil'ilmi fahuwa fisa bilillahi hatta yarjik. Bahawa siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari al-ilmu. Kemudian dia adalah betul-betul menggunakan waktunya untuk mencari ilmu. Maka dia berada dalam keadaan di jalan Allah. Sampai dengan dia kembali ke dalam rumahnya Sebagaimana semula Dengan ilmu seseorang bisa menjadi Mendapatkan petunjuk Karena tadi saya katakan Waktu menjawab pertanyaan sebelum ini Adalah bahwa orang yang beramal Tanpa ilmu bukan malah nol Tetapi malah minus Karena dia akan menjadi orang yang Sesat seperti orang-orang Nasara Seperti yang Rasulullah alaihi wasallam Tafsirkan terhadap surat Al-Fatihah Oleh karena itu Keutamaan ilmu itu adalah sedemikian rupa Sehingga butuhnya manusia kepada ilmu lebih primer daripada butuhnya manusia kepada makan dan minum. Apalagi jika kita kaitkan dengan masalah izzatul islami wal muslimin. Maka ilmu mutlak diperlukan. Tidak berilmu berarti akan menghambat terhadap terjadinya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Bahkan lebih parah lagi adalah akan membuat kaum muslimin semakin tumbuh dalam keadaan maksiat. Dan menyalahi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ya, baik. Jadi masalah ilmu ini sangat penting sekali Ustaz ya Iya ya. Baik Ustaz hmm, Sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas -ya. ya, Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua di malam hari ini Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian malam kita dengan doa kapal itu majlis Subhanaka Allahumma wabiamdika Sadwalla ila ila anta astagfiruka wa atubilek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh